Aku adalah seorang yang baik. Bagaimana aku bisa menjadi kecanduan? Kebanyakan penyalahgunaan alkohol berubah dari yang hanya suatu kebutuhan menjadi kebutuhan hidup itu sendiri. Ada banyak alasan mengapa orang-orang menjadi ketergantungan alkohol atau narkoba. Kebanyakan penyalahgunaan alkohol atau narkoba berubah dari hanya suatu kebutuhan menjadi kebutuhan hidup itu sendiri. Tuhan merancang kita semua dengan kebutuhan yang benar. Dia juga membuat jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu melalui Dia. Filipi 4 ayat 19 berkata, Alaku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang Anda andalkan dalam hidup Anda akan memiliki kendali atas hidup Anda. Anda dapat memilih untuk mengizinkan Kristus untuk mengendalikan hidup dan bergantung padanya untuk memenuhi kebutuhan jiwa Anda yang terdalam.